Ratu kaum Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kembali dianugerahi Allah Subhanahu Wataala kenikmatan yang agung. Di antaranya adalah kenikmatan kita masih bisa bersama di dalam majlis ilmu dan majlis ilmu aktivitas ilmu adalah aktivitas yang lebih baik daripada ibadah sunnah. Untuk itu kita sekarang ketika bersama untuk sama-sama mengkaji maka. Dengan keikhlasan kita, kita akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada ibadah sunnah e, Kita ingin mendalami sebuah tema yang bisa jadi e, agak disebelikan di sebagian masyarakat kita Atau dikarenakan ilmu yang tidak cukup, maka e, ini dianggap sesuatu yang e, sederhana Padahal dalam Islam ini sesuatu yang besar Yaitu masalah nama kita sudah membahas bahwa Rasulullah saw diberi nama Muhammad yang artinya dipuji atau juga disebutnya Ahmad Ahmad artinya yang paling terpuji ini nama itu sangat baik nama-nama itu sangat baik dan bahkan ini diberikan di masyarakat jahiliyah saudara Allah membimbing lisan mereka lisan kakeknya dan ibunya Allah bimbing agar memberikan nama yang baik bagi manusia terbaik itu, tentu tidak pernah terbayang oleh kita. Bagaimana kalau seandainya, tentu ini seandainya tidak kembali, kalau seandainya eh, nabi terakhir manusia terbaik itu namanya artinya tidak baik, pasti tidak pernah terbayang oleh kita. Untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala yang berkehendak untuk eh, namanya adalah nama yang baik, karena dia teladan terbaik. Dan ternyata dalam Islam syariat pemberian nama adalah sebuah syariat yang besar. Buktinya banyak sekali. Di antaranya adalah bahawa pada hari ketujuh kelahiran, kita diperintahkan diberi, sebagai orang tua agar melakukan beberapa hal. Ada akikah, ada mencukur rambutnya dan mesotakohinya dengan perak, seberat rambut itu, dan juga pemberian nama yang baik. Pemberian nama yang baik ya, sudah diberikan di hari ketujuh itu dan harus dipastikan bahwa namanya memiliki arti yang baik. Dan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada banyak sekali peristiwa di mana Nabi Sallallahu eh, Alaihi Wasallam beliau bahkan mengganti nama yang artinya tidak baik atau beliau tidak setuju dengan nama itu karena memang maknanya harus diubah walaupun maknanya tidak baik, maknanya baik tetapi ketika dibunyikan menjadi kurang pas ada makna-makna yang mengandung uh, unsur pesimis atau sulit atau uh, sesuatu yang tidak baik artinya umpamanya ada seseorang di zaman Nabi saw yang eh, ketika ditanya oleh Nabi Ini kebiasaan Rasulullah SAW Nabi eh, suka eh, beliau Itu suka sekali bertanya ketika bertemu orang Suka kadang, -kadang Nabi SAW mengatakan bahawa eh, Siapa namamu? Eh, ketika Ada seseorang yang bernama Syihab Syihab namanya Kemudian Nabi SAW Ketika orang itu disebut nama Syihab itu Nabi komentari tentang nama itu. Jadi walaupun tujuan orang itu datang ke situ bukan untuk menanyakan makna nama makna-nama baik atau tidak. ingin keperluan yang lain. Tetapi tidak pernah ada kemungkaran yang didiamkan oleh Rasulullah SAW. Ketika orang itu bernama Syihab. Syihab dalam bahasa Arab artinya adalah panah-panah api. E, bermakna kurang nyaman didengar oleh telinga seseorang namanya panah api. Namanya terdengar kurang nyaman. Maka Nabi S.A.W. mengatakan kata Nabi Balanta Hisham. Kata Nabi namamu bukan Syihab tapi Hisham. Diganti Nabi Hisham. Hisham dalam bahasa Arab artinya e, dermawan. Orang yang dermawan. Dikenal kedermawanannya maka namanya Hisham. jadi oleh Nabi diganti namanya dengan nama yang artinya dermawan. Nama dermawan positif. Sangat positif maknanya. Begitu seterusnya, bahkan ada seseorang yang bernama Asiyah. Asiyah, ini berbeda dengan kata Asiyah, karena secara huruf. Kalau yang Asiyah, istrinya Fir'aun, wanita yang mukminah itu, itu menggunakan Hamzah di depannya, kemudian Sin. Kalau ini pakai A'in, Asiyah pakai Sod. Ya, artinya Asiyah dalam bahasa Arab artinya adalah wanita yang maksiat. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa anti Jamilah, jangan pakai nama Asia, tapi ganti namamu sekarang kamu bukan Asia, tapi kamu Jamilah, kamu cantik. Daripada artinya adalah wanita durhaka, maka tidak diganti dengan nama yang artinya cantik. Kemudian ada nama yang secara arti sebenarnya baik tetapi oleh Nabi diganti juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua istri yang namanya sama, yaitu bernama Baroh. Mungkin kita belum pernah mendengar ada istri Nabi bernama Baroh, tapi ini nama aslinya. Ada dua istri Nabi yang dua-duanya bernama Baroh. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barroh yang pertama diganti menjadi Juayriyah. Juayriyah adalah putri salah satu kepala salah satu suku yang kemudian nanti masuk Islam. Kemudian Barroh yang kedua oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganti dengan nama Zainab, yaitu Zainab binti Jah. Padahal kata Barroh artinya kebaikan. Kata bir kebaikan, kelapangan, bahkan surga pun al-jannah itu juga suka disebut dengan barah. Kenapa Nabi menggantinya? Karena Nabi tidak suka kalau ada sahabat yang berkata kharaj annabi sallallahu alaihi wasallam minal barah. Kalau Nabi keluar dari barah. Kalau Nabi datang ke istrinya yang bernama Barroh, kemudian Nabi keluar dari rumah istrinya itu, tentu orang akan berkata, Nabi keluar dari Barroh. Kalau Barroh artinya kebaikan, atau bahkan surga, itu artinya akan disebut bahwa Nabi keluar dari kebaikan. Mau kemana? Menuju keburukan. Atau Nabi keluar dari surga. Mau kemana? Kalau tidak, tidak surga berarti neraka. Maka nambi ganti namanya menjadi Zainab dan Juayriyah. Zainab dalam bahasa Arab artinya adalah pohon yang bagus bentuk dan pemandangannya dan wangi aromanya. Pujian untuk wanita ya diberi nama pohon yang aromanya wangi, indah bentuknya dan menyenangkan untuk dilihat mata. Maka diberi nama Zainab. Nabi mengganti nama Barroh juga ada yang lain, yaitu saudarinya Ummu Salamah. Katalah Anha. Ini bukan istri nabi, yang istri nabi adalah Ummu Salamahnya. Begitu nabi S.A.W nikah dengan Ummu Salamah, nabi melihat ada saudarinya Ummu Salamah. Kemudian nabi bertanya siapa namanya, kata Ummu Salamah namanya Barroh. Kata nabi ganti namanya dengan Zainab. Jadi dicamak-ricamakan dengan istri nabi yang bernama. Zainab. E, penggantian nama e, ini juga dilakukan hingga ke cucu beliau sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika e, mendapatkan cucu dari pernikahan Ali Radhiyallahu Anhu dan Fatimah Radhiyallahu Anha, mungkin anda baru mau mendengarnya kali ini, belum pernah mendengarnya. Ini menarik bahwa ketika lahir putra pertama Ali, maka Rasul datang kepada Ali. Kata Nabi wahai Ali, kau beri siapa nama anakku ini? Nabi menyebut anakku yaitu cucu. Ali mengatakan saya beri nama dia harb, harb artinya perang. Ali memang seorang panglima, seorang yang sangat gagah berani sehingga. Entah bagaimana dia memiliki harapan besar dengan nama perang itu. Dia berharap anaknya seperti dirinya dalam kehebatannya. Kata Nabi tidak namanya Al-Hasan. Jadi dia namanya Hasan. Hasan dalam bahasa artinya baik. Maka nanti begitu Hasan punya adik. Rasul datang lagi. Rasul bertanya kepada Ali. Kau beri nama siapa cucuku ini? Lagi-lagi. Ali entah mengapa Ali ingin sekali ada salah satu anaknya bernama e, bernama Harb, artinya perang. Maka Nabi mengatakan tidak namanya adalah Al Husain. Husain adalah e, bentuk tasghir untuk kata Hasan, artinya e, kebaikan yang kecil tetap baik. Dan begitu seterusnya, bahkan nanti dia punya adik walaupun ini disebutkan oleh dalam sejarah meninggal kecil, eh, nanti juga menggunakan akar kata Hasan tetap. Ya. Dan ini artinya bahawa ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti sampai nama cucunya. Eh, dan ini juga bukti sebenarnya kakek pun boleh ikut campur eh, tentang nama cucunya, tetapi tentu harus. Nama yang memiliki makna yang mulia dan makna yang benar dan baik. Masalah nama ternyata dalam Islam bukan hanya masalah orang, nama orang. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan menuju ke Khaybar, Rasulullah Sallam membuat strategi yang sangat canggih. Yang soal nanti kita akan membahasnya ketika sampai di Khaybar, pembahasan Khaybar. Khoibar itu ada di arah utara Madinah, dan Rasulullah SAW ternyata tidak dari selatan masuk langsung ke Khaybar Karena seharusnya, karena posisi Madinah di selatan, dari selatan langsung lurus masuk ke arah utara. Ternyata tidak, Nabi SAW malah masuknya dari utara ke selatan. Artinya dia berputar dulu terus ke utara, baru diturun ke selatan. Sebelum masuk ke Khoibar, sampailah Nabi di perempatan jalan. Di perempatan jalan, Nabi SAW diberitahu oleh penusang penunjuk jalan. Penunjuk jalannya berkata, Ya Rasulullah ini perempatan jalan, yang jalan yang manapun yang kau tempuh akan sampai ke Khoibar. Artinya perempatan jalan semua mengantarkan Nabi ke Khoibar. Maka penunjuk jalan ini meminta Nabi memilih jalan yang mana saja sama. Lihat cara Nabi memilih, luar biasa. Ketika ada pilihan untuk sampai pada sebuah tempat, bahkan Nabi memilih nama yang baik. Jadi nama itu menjadi sebuah pertimbangan untuk Nabi menentukan jalan mana yang mau dia tempuh. Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, yang ini jalan apa? Kemudian penunjuk jalan mengatakan, ini nama jalannya Huzin. Huzin artinya sedih. Ah Nabi tidak mau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kalau yang satu ini jalan apa? Kemudian menunjuk jalannya mengatakan shash. E, menurut kamus shash artinya kacau. Nah Nabi juga tidak tahu, sudah sedih, kemudian kacau. Nabi tidak mau. Kemudian berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya jalan yang ketiga. Kata Nabi yang ketiga ini jalan apa namanya? Yang ketiga itu namanya Hatib. Haltib itu ada sebuah ungkapan yang khas di Arab namanya Haltibulail. E, yang sebenarnya kata Haltib itu sebuah ungkapan untuk menyebut seseorang yang asal bicara tanpa difikir. Asal melintas di kepala dia ungkapkan. Itu disebut Haltib. Nabi SAW tidak juga suka, tidak mau. Maka sahabat mengatakan, tidak ada jalan lain Rasul tinggal satu jalan ini. Kata Nabi, apa namanya? Namanya marhab. Marhab dalam bahasa ada kata marhaban. arti selamat datang. Selamat datang. Ucapan selamat datang. Sebuah makna optimisme nak seakan Nabi diterima oleh wilayah itu. Jadi kata marhab. Kata Nabi saya lewati jalan ini yang bernama marhab ini. Walaupun sebenarnya marhab itu adalah di Khaybar adalah nama salah satu tokoh Yahudi. Karena salah satu pemimpin Yahudi yang nanti juga mati di tangan sahabat setelah duel perang tanding dengan uh, sahabat mulia Ali bin Abi Thalib uh, namanya Marhab. Tapi Marhab dalam bahasa Arab artinya adalah selamat datang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih jalan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika uh, beliau suatu hari juga meminta bantuan sahabat untuk memerah uh, susu unta. Ketika itu ada ada orang yang angkat tangan, Nabi bertanya nama karena Nabi tidak kenal. Dan unik Unik sekali bahwa Nabi menentukan jalan mana yang mau dilalui dengan nama ketika semua jalan bisa mengantarkan ke tempat yang dituju. Dan Nabi ternyata pernah e, memilih pekerja untuk melaksanakan untuk mendapatkan amanah tugas yang mau kita berikan ternyata juga pertimbangan nama ketika ada orang yang diminta dan mengangkat tangan bahwa dia ditanya namanya, diantara namanya dia mengatakan nama saya Murrah Murrah artinya pahit sementara dia harus memerah susu unta maka Nabi SAW mengatakan duduk, kamu duduk, yang lain terus beberapa orang Nabi menolaknya sampai kemudian ada seseorang yang angkat tangan dan ditanya oleh Nabi siapa namamu orang itu mengatakan Ya'ish Ya'ish artinya orang yang hidup Makna yang positif, makna yang optimis Orang yang hidup, kata Nabi kamu yang Memerah susunya e, Mungkin ini tidak pernah terpikirkan oleh kita e, Rasanya saya belum pernah mendengar Sebuah perusahaan Setelah melihat kompetensi orang-orang Yang mendaftar, kemudian Salah satu pertimbangan menerima karyawan Adalah namanya baik Padahal ini petunjuk yang dahsyat dari Nabi Betul bukan hal yang sederhana Seseorang Me mengamanahkan pekerjaan kepada orang yang namanya positif. Tentu harapannya adalah bahwa pekerjaan yang diamanahkan itu juga bisa dilaksanakan dengan cara yang baik dan positif. Dan begitu seterusnya, Islam mengajari kita agar uh, kita ini memberikan nama yang baik. Uh, walaupun ini sebuah tema yang mungkin sekedar kita abaikan, maka peringatan buat kita, jangan memberi nama sekedar tren Jangan memberi nama sekedar enak didengar. Jangan memberi nama eh, sekedar bahwa eh, sedang sedang marak nama-nama itu dipakai. Apalagi kalau panduannya hanya televisi. Sering disebut di televisi. Berilah nama eh, dengan nama yang maknanya positif, maknanya baik. Eh, di nama itulah kita selipkan doa dan harapan kita pada anak itu. Apalagi kalau eh, kita memberi nama Salah satu anak kita itu atau anak-anak kita dengan nama-nama tokoh besar dalam Islam. Maka mudah sekali kelak kita akan mengenali bahawa anak ini insya Allah akan menjadi seperti uh, tokoh yang kita jadikan sebagai namanya. Maka ini salah satu contoh saja. Uh, untuk itulah beberapa sahabat Nabi SAW. Uh, Zubair, uh, Zubair bin Awam uh, dan Talha bin Ubaidillah. Itu adalah dua sahabat nabi yang bersahabat sangat akrab. Kemudian Zubair. Zubair itu lebih lebih suka memberi nama-nama anaknya dengan nama-nama sahabat-sahabat nabi yang telah syahid. Maka ada yang namanya Mus'ab, ada yang namanya Abdullah. Itu orang yang telah syahid. Sementara Talha lebih suka memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama nabi nama-nama nabi artinya bahwa itu tokoh tokoh-tokoh yang kita akan terbantu untuk mendefinisikan anak kita apa kelebihan dan kehebatannya karena nama adalah doa nama adalah harapan nama adalah optimisme maka uh, untuk itulah uh, ada disyariatkan untuk memberi nama yang baik uh, bahkan, bahkan uh, bukan hanya orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menamai beberapa hal yang dimilikinya. Kuda kendaraan beliau beliau namai, himar beliau beliau namai, sampai piring beliau, bejana beliau nampan yang besar yang biasa beliau pakai untuk makan itu beliau namai. Dan semua maknanya positif. Semua maknanya positif. Untuk itu, kalau anda menamai sesuatu, maka namailah dengan maknanya yang, yang maknanya adalah makna yang baik dan positif. Walau ini adalah sebuah pembahasan yang terlihat sederhana, tetapi perlu diketahui bahwa ini adalah pembahasan yang sangat penting. Justru ketika diabaikan itulah maka kita tegakkan sunnah Nabi, karena tanpa kita sadari bahkan bahwa nama adalah salah satu salah satu poin penting untuk menjadi modal di kebesaran di kemudian hari. Fakta biru ya udah absorb, ambilah pelajaran lah orang, orang yang mau berfikir dan assalamualaikum warahmatullahi.